Hadirin hadirat, dan akhwat, warga yang dirahmati wa taala. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan membahas yang pada kesempatan ini kita zakat emas, perak, perdagangan dan zakat fitrah. Adapun zakat tumbuh-tumbuhan, zakat ee ya. Mungkin Untuk kita gak begitu perlu ya Saya mau tahu yang beternak Angkat tangan cepat Gak ada yang semuanya ternak uang <laughs> Jadi insya yang kita fokuskan bahwa Zakat emas, perak, perdagangan Dan Zakat fitrah Kita tau bahwa zakat adalah perkara yang sangat penting Dia adalah salah satu dari Rukun Islam Ya Dan betapa sering zakat dengan dengan salat ya. Allah sebutkan dalam Al-Qur'an aqimi shalah wa atuz zakat, dirikan salat, tunaikan zakat ya. Dan barang siapa yang mengingkari zakat, maka dia kafir. Dan barang siapa mengakui kewajiban zakat namun tidak mau bayar, diperangi sebagaimana yang dilakukan oleh Abu Bakar Ash-Shiddiq radhiyallahu ta'ala Ketika setelah Nabi sallallahu meninggal dunia kemudian ada orang-orang tidak mau bayar zakat mereka mengatakan zakat hanya diwajibkan di zaman Nabi Wasallam mereka tidak mau bayar lagi setelah Nabi SAW meninggal dunia maka Abu Bakar pun memerangi mereka gara-gara tidak mau membayar zakat, ini menunjukkan bahwasannya zakatlah syiar Islam yang harus dihidupkan dan seorang berusaha menunaikan zakat sehingga sempurna rukun Islamnya. Kalau dia bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala sudah bersyahadatain, sudah salat kemudian sudah bayar zakat, sudah puasa, sudah haji, maka dia akan bertemu dengan Allah dengan bangunan Islam yang sempurna karena lima tiangnya sudah dia tegakkan. Karena Islam adalah ibarat bangunan, kata Nabi SAW. Islam dibangun dari lima perkara, lima rukun Islam tersebut. Nah, kalau orang sudah membangun lima tiang tersebut, tinggal dinding-dindingnya dia penuhi sebagai penghias penyempurna keindahan bangunannya tapi paling tidak 5 tiang tersebut kalau dia mampu maka ndaknya dia bangun 5 tiang tersebut, fondasi tersebut sehingga bangunannya lebih sempurna taib e, yang pertama akan kita bahas adalah zakat emas dan perak atau zakat uang zakat emas dan perak emas dan perak jadi diantara syarat zakat emas dan perak ya atau dan uang ya syaratnya ya syaratnya harus memenuhi nishab dan yang kedua melewati hawl hawl jadi menisab dan hawl nisab adalah ya kadar uh, minimal terkena wajib zakat Adapun haul adalah satu tahun Satu tahun hijriyah Nah sekarang di depan kita ada dua Yaitu emas dan perak Kita bicara dengan nisob Ada Emas Ada perak isop emas sebenarnya adalah 20 dinar sama dengan 20 dinar ada pun perak adalah 200 dirham atau 5 uki ya, atau ukiyah 40 dirham 50, 200 dirham nah dinar ini berapa e, ada khiraf di kalembang ulama dinar ini kalau dikonversikan ke ukuran sekarang satu kuping dinar berapa, namun 9 ulama berpendapat Satu keping dinar Satu keping dinar 4,25 gram Ya, sehingga 20 dinar, berapa? Berapa? Kali dong? 85 85 gram Ada pendapat lain mengatakan 20 dinar, pendapat lain sama dengan 20 dinar, sama dengan 92 gram. Ini ada khilaf enam karena memang untuk menentukan satu dinar ini dikonversikan untuk berat sekarang ada khilaf di kalangan para fukoha Eh uh, adapun 200 dirham secara umum ada dua pendapat ya. Bagi yang mangkal 85 gram, maka 200 dirham itu sama dengan 5.95 gram bagi yang berpendapat eh, pendapat lain 200 diam sama dengan 6.44 gram nah sekarang tinggal dilihat harga emas berapa 1 gram kita ambil pendapat yang di atas biar, biar yang sering dipakai oleh Kawan-kawan adalah pendapat yang di atas ini pendapat Syekh Ustaz bin Rahimahullah wa ta'ala. Yang di bawah pendapat Syekh bin Basah bin Rahimahullah wa ta'ala. Ada khilaf ya. Baik. Sekarang kalau 85 gram. 1 gram emas sekarang berapa? Siapa yang suka beli emas? Yang suka ternak emas siapa? 500 ribu. Emas murni. Emas murni. Dicek 600 ribu lebih. 669 tadi kalau gak salah 662 coba saya hitung sekarang jadi yang jadi patokan emas murni ya coba kali 662 662 kali 85 sama 56 juta jadi dengan 56 juta Sekitar lah ya 56 juta kira-kira 56 juta rupiah Perak Coba dikali harga perak murni berapa 16 ribu tadi ya 16 ribu per gram, 16 kali 595 Sama dengan 9.520.000 Jadi kira-kira 9 sopnya 9.500.000 Nah, sekarang tatkala kita bicara tentang uang Kalau antum punya emas, antum punya perak Sudah mencapai 285 gram Berarti sudah kena nisop Kalau antum punya perak Sudah mencapai 595 gram 595 gram berarti sudah kena nisop Kita pakai pendapat ini ya Sudah kena nisop Nah, seandainya emas cuma 80 gram Berarti belum kena nisop kan? Kena belum? Belum Tapi antum punya perak 500 gram Juga belum kena nisop Apakah digabungkan Sehingga antum kena nisop karena Emas bisa ditukar dengan perak Maka ada khilaf di kalangan para ulama Jumur ulama berpendapat Bahwasanya emas dan perak Tidak boleh digabungkan kalau emas sendiri gak sampai nisop ya sudah gak kena zakat kalau perak sendiri tidak kena nisop gak usah bayar zakat sebagian ulama berpendapat kalau tidak salah hanafiah digabungkan kapan emas kurang perak kurang tapi kalau digabungkan kena nisop maka kena nisop ya. Allah l'ambis soab yang benar tidak perlu digabungkan karena di zaman Nabi emas sendiri perak sendiri, zakatnya masing-masing paham sampai sini? sekarang antum gak punya emas gak punya perak, antum punya duit antum punya duit nah kalau antum punya duit lihat duit antum berapa kalau sudah 56 juta berarti kena nisab para ulama sekarang kita berbicara rupiah kita punya uang rupiah rupiah ini sebenarnya hukumnya emas atau perak sehingga kita ikut ikut uh, nisabnya emas atau nisabnya perak kalau kita ikut nisabnya emas berarti 56 juta tapi kalau kita ikut nisopnya perak, antum punya uang 10 juta sudah kena nisop paham tidak? paham sampai sini? kalau gak paham kasih tau ya, terus nanti tambah susah <laughs> saya ulangi, ya kalau antum punya uang nah, antum sekarang mengikut nisop mana? rupiah ini ikut nisop mana? apakah emas atau perak? kalau kita tidak tahu asalnya rupiah ini emas atau perak maka kata para ulama, yang lebih hati-hati adalah mengikuti nisob untuk orang-orang miskin kalau lebih menguntungkan orang-orang miskin berarti ikut nisob perak supaya antum cepat bayar zakat paham berarti kalau antum punya uang 10 juta, antum sudah kena nisob, faham? faham? karena kita mengikuti nisob apa? perak ada penat? mengatakan tidak, kita ikut nisob emas, walau alam bisob ya Hati-hati, kita ikut nisop perak Kalau kita ikut nisop perak, berarti Antum punya uang 10 juta Sudah kena nisop Aha. Nah, sekarang berarti Antum banyak yang bisa kena zakatnya Antum punya uang 10 juta, punya kan Berarti kena nisop Ini syarat pertama nisop Syarat kedua, haul Haul Haul ini sama dengan satu tahun hijriyah Jadi syaratnya Nisob tersebut Harus bertahan Hingga setahun Hingga satu tahun hijriyah Maksudnya apa? Seandainya Antum punya nisop, sudah kena 10 juta. Ya. Ternyata uh kena nisab. Kapan kena nisab antum kasih tanda? Saya kena nisab sekarang tanggal berapa Ramadan? Apa? Tanggal berapa? 19. 18. Oh, masih 12 hari lagi lebaran. <laughs> 18 antum uh, ternyata uang saya sampai 10 juta tanggal 18 Ramadan. 10 juta ini harus bertahan sampai tahun depan 18 ramadhan tahun berikutnya kalau pertama tidak ada masalah yang penting jangan sampai kurang seandainya kurang ternyata bulan syawal untuk menikah duit habis bahkan minus ya sudah berarti hilang nisopnya kapan dia hilang berkurang di tengah jalan dari 9500 ribu berarti hitung ulang nisop paham? Paham tidak? Contoh antum punya uang di bulan tanggal 18 Ramadan 1440, uang ternyata uh, sudah 15 juta. Uh, antum duitnya untung 15 juta berarti nisab potong enggak? Nisab. Ini yang bertahan. Ternyata kemudian Syawal sudah berkurang tinggal 13. Kemudian Rabiul Awal antum kawin habis duit, bahkan hutang. Ya udah. Enggak kena zakat karena belum 1 tahun. Paham? Tapi antum ternyata ternyata antum uang 15 juta. Kemudian bulan Rabiul Awal antum mau menikah, antum beli emas persiapan untuk mahar misalnya. Antum beli emas emas dengan harga 10 juta. Uang antum tinggal 5 juta, emas harga 10 juta. Antum belum nikah, ini persiapan nikah. Antum nikahnya 6 tahun depan misalnya nah kata para ulama tetap kena nisob jadi kalau uang berkurang nisob itu ditambah dengan emas maksud saya kalau antum punya uang 5 juta ternyata antum punya emas senilai 20 juta berarti kena nisob karena kalau, di, kalau digabung lebih daripada 10 juta atau mohon maaf misalnya antum punya uang 5 juta terus antum punya perak ternyata harganya 10 juta atau 8 juta Antum punya uang 5 juta, antum punya perak seharga 8 juta. Berarti antum kena nisab apa? Nisab perak 5 8 lebih dari 10. Paham? Atau sebaliknya, antum punya emas enggak sampai 85 gram. Antum punya emas 80 gram. Tetapi antum punya uang 5 juta. Kena nisab emas atau tidak? Kena. Karena 5 juta tersebut lebih, lebih lebih daripada harga 5 gram emas. Saya ulangi, antum punya uang, antum punya emas 80 gram. Nesok emas berapa? 185. Antum enggak kena zakat, tapi antum punya uang 5 juta. Kata para ulama digabungkan antara uang dengan emas atau uang dengan perak. Karena antum punya uang 5 juta, 5 juta ini nilainya lebih dari harga 5 gram emas. Oleh karenanya, sudah kena zaka sudah kena nisa. Sampai di sini paham? Aha. Yang benar. Sudah? Sudah mandi dah. Ada yang bertanya? Iya. Yeah. 198 kita ini kita dapat apa, perak, kita sudah lupa Enggak apa-apa, itu perkara isti hadiah Perkara isti hadiah, sebenarnya mengatakan Perak, lebih hati-hati Kita ikut nih, sok, perak Agar orang miskin segera dapat duit Faham? Sekarang Seandainya Ini sampai sini, paham ya? Sekarang kita bahas Zakat hutang zakat, hutang, dan piutang kalau kita punya hutang kita punya hutang sama orang lain maka misalnya kita punya hutang sama orang lain kita punya uang di tangan 100 juta kena nih atau tidak kena nisop, perquè 85 gram ya cuma 50 jutaan kena nisop, atau kita ikut nisop perak 10 juta sudah kena zakat uang kita 50 juta, berapa juta saya bilang? 100 juta di tangan jelas kena nisop kemudian sudah bertahan sampai setahun, sudah wajib zakat, ternyata tahun depan uang kita menjadi 110 juta ternyata kita punya hutang 120 juta aham? Saya punya uang di tangan 100 juta tahun depan jadi 110 juta. Kemudian uh, saya punya uang hutang 110 juta. Banyakkan mana? Hutang. Apakah saya kena zakat? Yang benar saya kena zakat. Yang dilihat adalah uang yang ada di tangan kalau antum tidak mau kena zakat, antum bayar hutang sudah enggak kena zakat antum bayar hutang sampai 100 juta atau sampai 110 juta tinggal 5 juta, ya sudah enggak kena zakat atau kalau antum bayar hutang cuma antum bayar hutang 100 juta tinggal 20 juta, yang kena zakatnya yang 20 juta tapi kalau antum tidak mau bayar hutang antum bersekuatkan zakat dari uang yang ada di tangan paham? paham tidak? saya ulangi Saya punya uang 100 juta. Jelas kena nisab, bertahan sampai satu tahun, jelas kena zakat. Tapi saya punya utang ternyata 200 juta. Lah, saya tak kategori miskin. Kenapa? Karena utang lebih besar daripada yang saya miliki. Apakah saya kena zakat? Kata para ulama kena. Harus bayar zakat. Tapi utang saya lebih banyak. Kalau kau tidak mau bayar zakat, bayar utangmu pas kena haul, kau bayar utang, habis nol ya sudah gak kena zakat atau antum bayar utang 50 juta masih 200 juta, antum cici 50 juta, berarti masih punya utang 150 juta, dan uang antum tinggal 50 juta, 50 juta kena zakat bukan 2,5% dari 100 juta tapi 2,5% dari uang yang ditangan, paham? saya lupa zakatnya berapa ini? 2,5% 2,5% atau 1/40. Paham tidak? Sekarang hutang, bagaimana dengan piutang? Kita punya uang di orang 100 juta. Dia sudah 3 tahun punya uang, berarti sudah kena zakat 3 kali maka kata para ulama kalau kita punya piutang sama orang dilihat kalau ternyata piutang tersebut mudah untuk dibayar dan orang tersebut dikenal selalu bayar tatkala jatuh tempo maka utang ter uang tersebut seperti milik kita maka harus kena zakat orang ini kita kenal dia setiap waktu dia bayar sesuai dengan jatuh tempo sudah pengalaman kita seperti itu maka uang kita yang ada di dia itu seperti di tangan kita Karena nanti pada waktunya dia akan apa? bayar. Maka dia kena zakat. Tetapi jenis kedua, kita piutang sama orang yang orang ini bandel. Ditagih tidak pernah bayar, bahkan kita nagih dia marah-marah. Sudah kena jatuh tempo berulang-ulang dan dia tidak mau bayar. Kita kenal orang ini susah untuk bayar. Bagaimana kata para ulama? Uang kita yang ada di orang piutang kita tersebut tidak kena zakat karena seperti uang yang bukan di kita nanti kalau dia bayar suatu saat maka sebahagian mengatakan misalnya 10 tahun berikut baru dia bayar dia punya utang 100 juta 10 tahun kemudian baru dia bayar cukup kita bayarkan zakat setahun cukup kita bayarkan zakat setahun. ini pendapat yang lebih hati-hati pendapat yang kedua dia bayar 10 tahun kemudian baru 100 juta hitung mulai dari awal lagi nisob hitung haulnya seperti kita baru dapat uang baru maka ditunggu haulnya apakah sampai satu tahun bisa bertahan 100 ini atau tidak secara secara uh, secara hukum syari lebih kuat pendapat yang kedua karena uang tersebut seakan-akan bukan milik kita seakan-akan kita baru dapat uang maka terkena nisob dan kita tunggu haul setahun Tapi kata para ulama, kalau kita bayar zakatnya setahun, itu lebih hati-hati. Paham? Sekarang saya kasih kasus. Ada seorang si A. Dia punya hutang, dia punya uang 100 juta. Kemudian dia punya piutang kepada B. Dia punya utang kepada si C 150 juta. <laughs> Coba ulang ya. Siapa punya uang berapa? 100. Punya piutang kepada si B berapa? 200. 200 piutang. Terus dia punya hutang sama orang berapa? 150 juta. Berlalu setahun. Berlalu setahun. Ternyata si B, tidak bayar-bayar hutang Kemudian Dia juga tidak bayar hutang kepada si C Karena mau bayar hutang sama si C Dia butuh uang dari si B Berapa zakat yang dia keluarkan Dari berapa uang? Dari? 100 juta Karena uang di tangan cuma berapa? 100 200 belum dia dapatkan Dan 150 belum dia bayarkan Tahun kedua Ternyata si B bayar utang 100 juta kemudian dia cicilkan uang kepada si C 50 juta berapa zakat yang dia bayar? Hah? dia dapat berutang berapa? 100, dia cicil berapa? 50, uang di tangan berapa? 150, berapa zakat yang dia bayar? menurut pendapat pertama dia bayar zakat 150 juta menurut pendapat kedua yang dia bayar zakat cuma yang 100 juta yang 50 juta hitung baru ini uang tersendiri tunggu haulnya selama setahun lebih hati-hati dia bayarkan langsung zakat semuanya 150 juta masya Allah mungkin Antum kurang semangat kalau miliar baru semangat antum. <laughs> sudah ya baik ada yang bertanya saya persilahkan Kalau sudah, tolong dibalik. Pendapat yang roji menurut para ulama, zakat emas termasuk di dalamnya adalah zakat perhiasan. Ada khilaf. Apakah perhiasan yang disimpan oleh seorang wanita untuk dipakai? Itu kena zakat atau tidak? Ada khilaf, ada yang mengatakan tidak kena zakat Ada yang mengatakan kena zakat Selama memang dia mau pakai Maka itu tidak terkena zakat Ini pendapat semenelam Semenelam mengatakan kena zakat Yang lebih hati-hati bahwasanya Emas termasuk yang dipakai oleh seorang wanita Itu semuanya kena zakat Dihitung emas yang dia punya berapa gram Sekarang lebih besar ini ya? Bisa dicabut? Bisa Sekarang kita bahas tentang zakat barang dagangan Zakat barang dagangannya Zakat barang dagangan Ada khilaf di kalangan para ulama Apakah urudu tijara barang dagangan Kena zakat atau tidak Kalau emas, perak, duit Para ulama sepakat Kena zakat i barang dagangan, karena dia bukan duit, dia barang yang diperdagangkan apakah dia kena zakat atau tidak jumhur ulama' empat mazhab mengatakan iya kena zakat bahkan itu sampai sebagainya Allah mengatakan ijma' ulama' tetapi Daud al-Zahiri mendapat Zahiriya yang dipilih oleh Syekh al-Bani mengatakan bahwasanya zakat perdagangan tidak ada zakat perdagangan tidak ada namun Allah al-Bizal mendapat yang lebih good, mendapat mayoritas ulama' Kenapa? Dadilnya dalam surat Al-Baqarah 267 kata Allah Kata Allah Walaia orang beriman Infakanlah dari perkara-perkara yang baik yang kalian usahakan Kita buka tafsir para salaf seperti Mujahid ta'ala Maksudnya Mintaibati maka sebetul yaitu dari harta jual beli kalian. Jadi tafsiran salah menjelaskan bahwasanya dari eh, dimaksud dengan minta yibat itu sebetulnya adalah jual beli. Kemudian juga ada ayat-ayat yang umum seperti kata Allah Subhanahu wa taala khudz ambillah dari harta mereka sedekah dan kita tahu namanya barang dagangan juga termasuk ke harta tapi ayatnya terlalu umum demikian juga dalam firman Allah wa fi amwalihim dan harta mereka di pada harta mereka ada hak yang harus mereka tunaikan kepada orang yang meminta-minta orang miskin atau orang yang miskin yang tidak minta-minta tapi itu semua dalilnya umum tapi dalil yang sangat tegas dalam sahih Bukhari dan juga dalam sahih Muslim kisah Khalid bin Walid habat untuk mengambil zakat dari beberapa orang. Kemudian para sahabat melapor ya Rasulullah, si fulan, si fulan, si fulan termasuk Khalid bin Walid tidak membayar zakat ya Rasulullah. Maka Rasulullah sallallahu menjelaskan, amma Khalidun fa innakum qad adapun Khalid bin Walid ibnu Walid semuanya kalian telah menzalimi dia. Qad tabasa adru'ahu wa addu'ahu ya karena Khalid fisabilillah. Sebenarnya Khalid itu baju zirahnya dan juga perlatan perangnya telah dia wakafkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kalian ambil zakatnya? Para Allah mengatakan, para sahabat yang mengambil zakat dari Khalid mereka menyangka bahwasanya baju perang Khalid itu mau dia jualkan. Barang-barang alat peperangan mau dia jual belikan, makanya ditarik zakatnya. Tapi Nabi mengatakan Tidak, itu barang-barang yang dia miliki Bukan untuk dia perdagangkan Tapi barang-barang yang dia miliki tersebut kena zakat Tetapi Mafum khalafahnya dipahami berarti Kalau dia perdagangkan Maka itu terkena zakat Ada juga dalam suatu hadith Wafil bazzi sadafatuhu Pada kain yang dijual Kain dipintal dijual Ada zakatnya Hadis ini sebenarnya nas dalam permasalahan sangat tegas, tetapi ada di sini oleh para ulama, sebagian ulama mendhaifkannya seperti Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Tetapi secara umum inilah pendapat jumhur ulama bahwasanya barang dagangan terkena zakat berdasarkan dalil, dalil yang kita sebutkan tadi. Kemudian secara kias secara kias orang dagang itu yang dia cari apa? Duit atau bukan? Bukan, ini cari dinar dan dirham. Yang dia cari adalah duit maka hukumnya sama seperti duit sama-sama kena zakat sama-sama 2,5% dan hukumnya sama dengan emas dan perak binar dan dirham dan fulus sama, tidak ada bedanya kalau kita lihat dari hakikat jual beli barang tujuan mereka adalah untuk mencari uh, keuntungan emas dan perak atau uang tapi kita akan membicarakan tentang kondisi barang dagangan orang biasanya jual rumah, properti atau jual motor, jual mobil jual buku atau jual yang macam-macamnya maka yang kita harus lihat kapan jual beli tersebut baru terkena zakat kata Nabi SAW a'malu kalau ada rumah ada rumah kita jual sudah setahun kita pasaki kalau tidak laku-laku apakah kita kena zakat Sementara rumahnya enggak laku-laku. Maka dilihat, anda jual rumah tujuannya apa? Kalau anda tujual, jual rumah untuk takasub, untuk perdagangan memang, Antum cari untung, maka anda kena zakat. Urodhut hijau. Zakat barang dagang. Tapi kalau anda jual rumah ternyata bisa untuk takhalus, untuk rumah ini sudah tua, saya sudah enggak mau pakai lagi, saya mau jual. Maka itu enggak kena zakat. Karena anda bukan jualan rumah untuk cari duit, tapi yang penting ini rumah sudah tidak layak saya pakai saya mau jual, itu tidak kena sangat nah, meskipun antum sudah taruh iklan sudah kena haul 2-3 kali 3 tahun tapi antum beli itu bukan untuk jual beli seperti properti, kalau orang bisnis properti dia jual beli rumah memang untuk apa? untuk duit, rumah itu bukan hanya sekedar sarana yang diinginkan adalah duit ya. tapi kalau orang jual rumah ternyata agak karena rumahnya sudah tua dia ingin pindah atau dia ingin beli rumah baru lagi Ini rumah. Ah, saya bukan diri rumah, saya jual. Sudah pasang iklan 3 tahun baru laku. Maka tidak kena zakat juga. Karena bukan barang dagangan antum. Antum ini memang tidak dikenal jual beli jual beli rumah, tidak. Tapi antum jual rumah karena memang antum ingin beli rumah baru buat antum kurang cocok. Maka itu tidak kena zakat. Atau antum jual rumah karena perlu uang. Ditagih bank misalnya, aduh. Kalau ah, saya harus jual rumah. Pasang iklan Tahun depan baru laku. Apakah kena zakat? Tidak perlu bayar zakat. karena antum jual rumah bukan sebagai barang dagangan. paham Hah? Taip. Jadi yang disyaratkan kena, dikatakan kena zakat, kalau memang itu barang dagangan. Antum jual beli untuk dapat untung duit. Laku jual beli lagi, jual lagi beli lagi. Yaitu baru kena barang dagangan. Taip. Sekarang jika diniatkan untuk cari untung. Masih nyambung, Masih. Ada tiga kondisi. Pertama, barang yang antum jual tersebut antum pakai atau antum gunakan? Contohnya rumah atau mobil. Rumah antum jual, antum niat jualan. Ada 3 ada 3 tiga, tiga kondisi. Pertama antum pakai, hukum asalnya antum pakai, tapi dalam hati antum Kalau ada orang tawar, ya saya jual kalau memang harganya oke. Okay. Paham? Sebelumnya, ya. Kalau rumah antum pakai, ada beberapa kondisi. Misalnya, antum rumah antum pakai, tidak antum jual, antum mau pakai, pakainya dengan antum sewakan kepada orang lain. Maka yang antum lihat zakatnya bukan zakat rumahnya, tapi zakat uang sewanya. Banyak orang banyak Ustaz, saya punya usaha kos-kosan. Kena zakat enggak? Yang kena zakat bukan kos-kosannya, tetapi apa? Duit yang masuk. Duit yang masuk itu nilainya sebagai uang. Kalau kena nisab dan kena haul, maka bayar zakat kembali kepada zakat uang yang kita bahas tadi. Paham, Paham tidak? Saya ulangi, kalau antum Menyewa, rental mobil yang antum jual belikan kan bukan mobilnya ya antum jual belikan adalah jasanya jasa sewa menyewa nah, kalau ternyata antum dapat masukkan duit dari rental-rental tersebut dalam sebulan 100 juta tetapi pengeluaran antum ternyata 90 juta atau 100 juta habis uang antum tidak pernah bertahan terus kena nisop nisop berkurang lagi, kena nisop berkurang lagi tidak pernah bertahan sampai setahun maka tidak bayar zakat dilihat adalah duitnya maka kembali kepada, kepada hukum tadi hukum zakat duit paham atau tidak? paham ya? kalau antum punya tanah antum tidak jual belikan antum pakai tanah tersebut tanah tersebut antum pakai untuk tanam-tanaman yang kena zakat bukan tanahnya tanamannya, kalau memang pas panen kena zakat, kalau memang termasuk tanaman yang harus dibayarkan, zakat Tapi kalau Antum punya rumah, Antum jadikan gudang, ya gak kena zakat. Karena Antum enggak jual, dan ada pemasukan di situ. Paham? Paham atau tidak? Baik. Sekarang, kondisinya Antum tempati atau Antum pakai, tapi dalam hati Antum, kalau ada yang tawar harganya oke, saya lepas. Contoh, Antum punya mobil. Tempat aja. Saya enggak jual, saya mau pakai mobil ini. Hukum niat asal antum antum mau pakai. Tetapi kalau ada yang tawar oke, okay, ya sudah saya lepas, saya tidak meny jual. Tapi kalau ada yang tahu-tahu antum tidak pernah kasih iklan saya jual mobil, enggak pernah. Antum tidak pernah kasih iklan saya jual rumah, enggak pernah juga. Tahu-tahu ada orang datang, eh, rumah antum gimana? Saya tawar 5 miliar. Oh, boleh antum jual maka tidak kena zakat karena niat antum asalnya bukan untuk jual beli faham? cahit jika tidak jelas, bimbang antum ini sebenarnya saya niatnya jual beli atau niatnya saya pakai kamu jual motor enggak? ya kalau harganya oke okay ya tapi antum bimbang kalau niatnya jual-beli atau untuk dipakai, maka hukum asal tidak kena zakat, karena husum akal hukum asal barang dipakai barang di kita, kita punya itu untuk kita pakai, bukan untuk kita jual hukum asal, barang kita punya itu untuk sebagai aset, bukan untuk apa, di, dijual, maka tidak kena zakat yang kena zakat misalnya adalah barang bagaimana, barang yang benar-ben hukum jual antum buka properti, ini rumah antum, jual. antum buka Jual beli motor, beli mobil, antum jelas orang tahu antum penjual mobil, penjual motor. Orang tahu. Nah, itulah yang kena zakat barang dagangan. Antum buka toko buku, antum jualan buku jelas. Jelas. Paham? Tatkala itu barang-barang memang benar-benar antum jual belikan untuk dapat untung, maka itulah yang terkena zakat barang dagangan. Ustaz, bagaimana kalau saya sembari paket? no hi masalah. Niat awal Antum, niat utama Antum untuk menjual, menjadikan barang itu sebagai barang jual beli. Contoh Antum punya rumah. Antum niat kan memang, saya memang jual beli rumah. Tapi saya pakai ajalah. Nanti kalau begitu saya laku, saya beli lagi rumah. Saya jual lagi nanti berapa tahun lagi. Begitu. Memang dia punya niat awal jual beli rumah. Entah dia buka properti, atau memang dia beli dan dia jual. Beli dan dia jual. Tapi orang tahu pekerjaan dia jual beli apa? Rumah. Berarti, kena zakat jual-beli meskipun dia pakai rumah tersebut karena hukum asal dia hukum niat dia asalnya adalah untuk jual-beli rumah, sama, ada teman saya juga begitu, dia jual-beli motor, jual-beli mobil, orang tahu semua, kalau ingin beli mobil sama dia, tapi setiap dia beli mobil dia pakai, mumpung mobil baru nanti satu bulan dia lepas tidak dapat lagi mobil ya, orang ini berarti hukum asal dia punya mobil untuk dijual, meskipun dia pakai, tetap kena zakat barang dagangan Faham? Sampai sini paham oh, Ayo. Contoh seorang. Beli rumah. Dan dia akan, dia niat untuk dijualkan lagi. Dibilang properti sekarang harga melonjak. Setahun aja bisa naik 100%. Rumah yang harga 10 miliar, tahun depan bisa 2 miliar. Dia beli rumah untuk dia jual. Niatnya memang dia untuk jual belikan. Maka setelah dia beli rumah, baru berjalan 9 bulan, ini rumah mau jua. Saya pakai aja. Kenapa zakat tadi dia? Tidak, karena niatnya berubah. Karena niatnya berubah. Taut-taut bulan depan aku ah, saya mau jua. <laughs> Kata para ulama dihitung hal baru. Karena dia dia sempat terpotong di tengah. Paham? Berarti niatnya hitung baru dari bulan depan dihitung lagi setahun, apakah dia terus bertahan? Tapi Allah Maha tahu tentang niat seseorang. So, kita sekarang bicara tentang biasanya orang tanah dan rumah ini sebagai contoh saja contoh sekarang jual-beli tanah tanah memang kita jual-belikan tidak ditanami kita pasang iklan, tanah memang kita dikenal dengan tukang jual-beli apa? tanah ingat ya, bukan kita jual tanah karena perlu tanah warisan kita mau jual, karena mau dibagi itu gak kena zakat karena bukan, bukan zakat barang dagangan Tapi kita karena perlu duit, ini tanah warisan harus dibagi-bagi, maka harus dijual, maka tidak kena zakat. Yang kena zakat orang yang jual beli apa? Tanah. Atau dia punya tanah, dia beli banyak dan jual lagi, ya, itu kena zakat. Kalau tanah ya sudah, kondisinya dua tanah, bisa jadi tidak ditanami. Kalau tidak ditanami, ya sudah zakat tanah. Zakat tanah tersebut harga jualnya misalnya 1 miliar. Maka kalau satu tahun depan belum laku, harus keluarkan zakat 2,5 dari 1 miliar tersebut sesuai dengan harga tanah saat kali itu kalau laku kira-kira berapa? naik atau turun? harga jual ya. harga jual tanah kira-kira pada saat itu apakah naik atau turun? paham? karena kita jual tanah lewat setahun berarti kena haul? haul kita keluarkan 25% ustaz saya tidak punya uang, ya sudah berarti ente punya utang sama Allah 2 tahun lagi baru laku ente keluarkan 5% atau 20% dari harga tahun lalu 20% dari harga sekarang misalnya tanah itu tahun ini setelah saya setahun harganya 1 miliar 20% dari 1 miliar berapa? 25 juta 25 juta 25 juta ternyata tahun depan kena haul lagi dan tanah sudah harganya 2 miliar berarti 50 juta berarti waktu antum bayar zakat antum bayarnya 75 juta paham 25 juta berdasarkan tanah harga tahun lalu dan 50 juta berdasarkan tanah harga tanah tahun sekarang eh antum goyang atau bingung atau gimana <laughs> siapa juga ustaz yang jualan tanah di sini <gak> enggak ada yang punya tuan tanah di sini semuanya utang tanah <laughs> apa -apa. yang penting Antum paham ini nanti dikiaskan sama yang lain intinya sekedar sederhana Tapi, jika tanah tersebut ternyata Antum jual beli ketika Antum tanamkan antum tanamkan sawah tanamkan yang kena zakat ya kemudian ternyata pada tahun depan sawah harus bayar zakat tanah juga harus bayar zakat apakah dibayarkan dua-duanya yang benar iya dibayarkan dua-duanya zakat beras ente bayarkan zakat tanah juga ente bayarkan zakat beras saat kalah panen, tidak tunggu haul kalau pas kebetulan pas panen pas haul, panen yang kedua beras uh, berapa bulan sekali panen? Hah? setahun tiga kali masya Allah baik hey. ini tanah, ini rumah sekarang penting bagi orang properti rumah kita jual beli rumah kita bangun rumah 10 dan seterusnya sebelum kita bangun rumah kita akan beli beras, eh, beli bukan beli beras <laughs> beli pasir beli semen beli besi-besi dan kita tahu ini semua besi semua pasir, semua semen akan berubah jadi rumah tau tidak sekarang saya mau bangun rumah untuk bangun rumah butuh 2 tahun proyek saya proyek 2 tahun sejak awal saya sudah beli, beli besi beli apa namanya bahan-bahan lah semuanya, besi, cat semuanya, semua ini cat, semen kemudian pasir, semuanya akan jadi rumah tetapi di rumahnya 2 tahun lagi saya total semua yang biaya saya keluar ini ternyata 5 miliar saya mau bikin proyek besar kalau jadi rumah bakalan laku 20 miliar tapi modal saya untuk ini semua selain ta, eh, semuanya tanah juga semuanya karena kalau rumah dibeli tanah-tanahnya gak berarti yang saya mau jual ya kan tanah juga dijual berapa? yang saya mau jual, semennya apalagi pasirnya besinya, cetnya tanahnya, akan saya sulap jadi rumah dua tahun sejak kita punya muda 5 miliar, ini sudah kena zakat karena ini sudah termasuk barang dagangan suatu saat akan kita jual tetapi zakatnya dilihat dari harga belinya karena belum jadi barang paham? Jadi kalau sudah 2 tahun kita kenakan zakat dari modal ini semua, sah tanahnya berapa, sa apa namanya? E besi-besinya berapa? Ini orang properti. Untung antum bukan properti alhamdulillah. Antum bukan developer. Ya. Kalau antum developer antum harus tahu ini. Jadi semua modal yang antum miliki itu, antum harus itu zakatnya. Selama dia belum jadi rumah, maka zakatnya adalah zakat harga belinya. Zakat harga belinya. Paham? tetapi kalau sudah jadi rumah ternyata sudah antum bangun 100 rumah antum mulai jualan ada yang laku setahun, ada yang laku dua tahun, laku tiga tahun maka ini barang semua antum kebayar zakat zakatnya harga jual kenapa harga jual? karena rumah tersebut akan berubah jadi duit jadi kalau kita kasih logika sederhananya begini barang dagangan itu adalah duit atau emas yang berupa barang suatu saat akan menjadi apa? duit sebagaimana duit kena zakat barang juga kena zakat sebenarnya ini uang tetapi uang dalam bentuk apa? barang paham? sekarang bagaimana kita bayar zakat? saya seorang pedagang saya pedagang motor saya punya seuruh motor saya juga punya properti masya Allah Ya. Terus saya juga punya duit, saya juga punya emas. Gimana cara saya bayar zakat? Saya kasih waktu aja misalnya setiap tanggal satu Ramadan, saya mulai hitung sad dari situ. Jadi satu tahun Ramadan, 1 Ramadan berikutnya sudah kena haul semuanya. Paham? Sudah kena haul semuanya. Maka untuk saya bayar zakat, saya lihat duit saya berapa, ini kena. Emas saya berapa? Saya gabung kan? Misalnya emas cuma 20 gram, tapi uang saya berapa? Uang saya cuma 5 juta tapi motor saya banyak ini digabung semua. Jadi caranya Contoh ya. Contoh. Saya punya uang 5 juta. Kena nisab atau tidak? Tidak. Saya punya emas 20 20 gram. Kena nisab atau tidak? Tidak. Kalau saya gabungkan kena nisab enggak? Belum. Karena nisab emas 84 apa 85 gram. Tetapi saya punya motor saya jualan 5 motor. Kalau laku ini masing-masing 10 juta, 10 juta Berarti, ini sob, motor berapa? 50 juta Digabungkan dengan emas Dan duit saya, kena ini sepuluh o'cidak? Kena Ikut bicaran Sudah, tinggal bayar Berarti, duit saya 5 juta Plus emas 20 gram Taruhlah 500 ribu, berarti 10 juta Plus motor harga kalau laku 5 motor 50 juta, berarti saya keluarkan zakat 20% dari 50 tambah 10 tambah 5. Berapa itu? Dari 65 juta. Saya keluarkan 25 persen. Begitu cara. Maka sekarang masing-masing antum harusnya sudah bisa bayar zakat. Jangan terima zakat terus. Ada yang bertanya? Saya persilahin. Aduh... Kenapa? Antum bisa ambil setiap saat. Ah, saya tidak tahu kalau begitu. Jadi kalau kita mau bilang uang Antum tidak bisa dipegat sama sekali, bisa kita kiaskan kepada piutang yang tidak bisa diambil kecuali pada waktunya karena Untung belum pegang uang secara sempurna Allah Alhamdulillah, kalau kita mau kiaskan kita kiaskan kepada tadi, apa namanya piutang yang tidak bisa kita ambil, karena kita gak bisa ambil kecuali tatkala pensiun, baru kita benar-benar menguasai harta tersebut secara utuh maka nanti dia mulai kena haul tatkala kita terima uang tersebut, tapi kalau Untung boleh ambil setiap saat, ya kena Untung bisa ambil setiap saat gak? enggak bisa. Allah alam bisa. Sepertinya dia hanya kena tatkala nanti sebagaimana piutang yang tidak bisa kita ambil. Ada lagi yang bertanya? <tuh> per Zakat perdagangan yang uh, ma masing-masing sahamnya jadi zakatnya dihitung satu tetapi masing-masing ditagih sesuai dengan saham dia tetap diambil 2,5% tapi lihat sahamnya kalau antum 150% berarti antum bayar 1,5% kalau teman antum cuma 2, 25% sahamnya ya tinggal 2,5 bagi lagi 4 ya gitu jadi sesuai dengan saham masing-masing kita belum selesai masih ada zakat apa? fitrah ini sudah? sudah paham? sudah ya? Atau mau tanya ini buat Ustaz Fitra? Tanya dulu, ya sudah, tanya dulu, silahkan. Tadi yang tanya. Ini antar aja, kalau Antum bingung nanti, Antum telepon Ustaz Erwandi. Di halo Ustaz. Antum telepon Ustaz Erwandi, bilang, kenapa? Disuruh Ustaz Firanda ya. Karena masalah begini, kadang-kadang Anda juga hang ya. Kerana jarang membuka masalah seperti ini. Yang pengalaman dalam menjawab permasalah masalah, masalah r Tapi ini kita saling belajar. Saya jelaskan secara abad, secara sederhana, biar Antum paham. Paling tidak, kalau saya jelaskan, oh ini tidak dapat begini-begini, si Antum bisa nyambung. coba ya. lagi yang bertanya? Ya, yes, sebuah salam. Frank. Enggak kedengaran? Antum matikan kali? Calain. Huh? Antum maju. Enggak, enggak tidak teriak aja, teriak <laughs> marketing kenapa? marketing iya oh begitu jadi begini, kalau aturannya kalau harta kita sudah mencapai Nisof, ya syaratnya kita baru wajib bayar zakat kalau kena haul tetapi kalau kita mau keluarkan zakat begitu kena ada nisop, boleh-boleh saja ya bahkan kita boleh keluarkan zakat untuk setahun, 2 tahun berikutnya, contoh kita punya emas nih saya punya emas, 100 grang sudah kena nisop saya ingin bayarkan zakat 3 tahun sekalian, boleh 2 tahun sekalian, boleh tapi tidak wajib antum baru kena wajib, kalau sudah kena apa? haul, sama antum baru jual jual barang, antum ah, kena nisop, saya ingin bayar zakat boleh, tapi tidak wajib, bisa saja nanti nisop turun, antum tidak kena Tapi kalau antum pengin saya barajalah. Kalau ternyata saya tidak kena zakat, sedekah ya boleh-boleh saja. Tapi apa? Sayang, apa lagi yang <laughs> kalau kita punya perdagangan, misalnya aset kita 100 juta. Aset 100 juta. Aset Kita punya utang, aset itu apa? aset ingat ya, kita punya barang aset itu bukan barang, barang. barang dagangan, barangnya bukan termasuk tokonya ya tokonya gak dihitung barangnya aja sekitar. barangnya, aja, ya, barangnya, aja, ya. barangnya 100, juta. 100 juta kita punya hutan 25 juta hutang hmm. 25 juta. Punya pihutang, 30 juta hutang 30 juta ya hutangnya mudah diambil atau tidak? orangnya susah bayar atau jatuh tempo bayar gak? Ada, ada yang sudah gak bisa, di... oh, bisa diharapkan berarti diikhlaskan dengan terpaksa terpaksa ikhlas <laughs> itu jangan dihitung, yang dihitung yang mungkin untuk dibayar yang mungkin dibayar, yang biasanya rajin bayar, yang berapa juta? sekitar 10 juta 10 juta, ya sudah, nanti 20 juta bisa dihitung nanti kalau terima baru bayar jadi terus? terus? kita punya uang cash 10 juta, gimana cara memiliki jadi kita punya uang cash 10 juta kita punya aset 100 juta barang dagangan, buku dan yang lainnya kita punya piutang yang mungkin diambil 10 juta kita punya utang 25 juta coba dihitung tadi ini sekarang sudah kena nisop jelas sudah kena nisop, apakah sampai tahun depan masih begini kondisinya? itu masalahnya kalau ternyata sampai tahun depan masih begini kondisinya, berarti bayarnya 10 juta ditambah 100 juta ditambah 10 juta berarti 120 juta 25 juta utang, kalau kita mau bayarkan ya, jadi dikurangi 120 kurang 25, tinggal 95 juta tapi kalau kita gak bayar utang berarti kita bayar dari uang di tangan 120 juta, paham? ya silahkan kita sudah bayar zakat, terus Ya, bayar zakat karena zakat per tahun. Yang 2 untuk pembayarannya. Temannya polanya itu tanggal 1 sawal. Iya. Kalau tanggal 1 sawal kita mungkin. Terus? Sudah bayar zakat, sudah tanggal, dia akhirkan pembayarannya. Itu dan ada juga yang tawarkan. Tawarkan dulu ini. Dia tawarkan dulu tanggal masih lama. Kita sudah bayar dulu. Boleh, boleh. Jadi jadi kita boleh bayar zakat sebelum haul yang penting sudah sampai nishab. Boleh. Kita boleh bayar zakat untuk setahun 2 tahun berikutnya, boleh. Meskipun belum sampai haul 1 haul 2. Yang penting sudah sampai apa? Nishab. Yang penting sudah sampai nishab, Nggak ada masalah. Ya enggak apa kita sebagian kita bayar depan, yang sisanya nanti pas haul, boleh. Nggak ada masalah. Dan setiap tahun kita harus bayar zakat. Setiap tahun kita harus apa? Bayar zakat. Baik kita selesai dulu. Eh. Di akhirannya boleh lama-lama karena itu kewajiban yang harus segera. Kita kena haul satu Syawal, jangan diakhir-akhirkan. Semakin diakhirin kita takutnya kita berdosa. Karena itu orang uangnya orang miskin yang harus kita, kita bayarkan. Kecuali ada uzur, kalau kita safar sehari dua hari okelah, okay enggak ada masalah. Kalau kita bisa pesan sama keluarga tolong bayarkan itu lebih lebih baik ya. Tapi. Sekarang kita bayar sekarang kita bayar, bahas tentang mustahid zakat, siapa yang berhak membayar zakat, tolong dibalik Enggak, jangan ya hapus aja lah hapus. ada yang mau foto kan? <laughs> sudah terlambat <laughs> nanti dikirim saya sudah kirim ke manitia yang lebih bagus daripada itu, nanti di share sekarang lagi di blog ya cuma bisa 5 ya, nanti Insyaallah di share Sudah, sudah. Sudah bisa 55. Alhamdulillah. Sabar. Baik, so, kita akan bicara tentang asnaf mustahiq zakat as-samaniyah atau asnaf as-samaniyah. Delapan golongan yang berhak menerima zakat dalam surat At-Toba saya lupa ayat berapa. Kata Allah, "Inna masadaqatu lil fuqara wal masaakin wal amilina 'alayha wal mu'allafati qulubuhum wa firiqafil gharimin fi sabilillah wa bani sabil." Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya inna sedekah itu hanya untuk delapan orang kata Allah Subhanahu Yang pertama adalah uh, fakir, fuqara. Yang kedua adalah miskin. Yang ketiga adalah lil fuara wal, wal masakin 'alaihin 'amil zakat. 'Amil zakat yang ketiga yang keempat adalah uh, muallaf yang kelima budak yang keenam hutang berhutang yang ketujuh ah uh, fisabilillah sabilillah yang ke-8 Ibnu Sabian. Yang budak kita hapus dulu karena sekarang sudah enggak ada budak. Jadi tinggal 7 yang masih berlaku sampai sekarang ini. Fakir dan miskin. Apa namanya fakir? Fakir itu yang eh uh, pemasukannya kurang dari setengah kebutuhan itu namanya fakir miskin pemasukannya hai eh uh, gimana tulisannya Pemasukan Pemasukan Kurang dari satu, tapi lebih dari setengah Itu namanya Miskin Misalnya kebutuhan dia perbulan 4 juta Pemasukannya dua juta setengah Paham? Berarti dia pemasukannya lebih dari setengah, tapi masih kurang dari Satu Paham? Paham tidak? <tuh> <SILENCIO> amir zakat ya, tukang tarik zakat kalau zaman dahulu, di zaman Nabi SAW Nabi tugaskan amir zakat amir zakat itu bisa jadi orang kaya dia pengalami miskin nah amir zakat itu berhak mendapatkan zakat sesuai dengan upah yang wajar untuk dia ingat ya, sesuai dengan upah yang wajar untuk dia karena sebagian orang nahur dia dapat zakat nih dapat zakat 800 juta nasmiah bagi 8, ambil zakat 1 8 gak benar seperti itu ambil zakat 1 8 dapat 100 juta benar. bukan begitu, ambil zakat itu dia cuma dapat gaji yang sesuai dengan wajar kalau kerja seperti itu, dapat berapa kalau dia sudah digajikan oleh pemerintah dia gak boleh ambil zakat kalau dia sudah digajikan oleh pemerintah, dia boleh ambil zakat memang dia tugas untuk ngumpulin zakat dia hitung zakat, dia ngambil zakat datang ke sana, ini namanya ambil zakat nah dia boleh ambil bukan dengan persentasi kalau dapat zakat satu miliar, dapat sekian banyak, gak boleh seperti itu, dia dapat zakat sesuai dengan pekerjaan dia, kira-kira orang seperti ini gaji berapa yang wajar, paham? itu zakat yang berapa dia dapatkan bukan kemudian sepergelapan diambilnya paham? berarti dia lho. gaji yang wajar ya que l'upat el que és que l'upat que ada dua Mualaf mu muslim, mualaf kafir. <laughs> mualaf kafir ada dua juga. Yang diharapkan masuk Islam. Yang ditakuti gangguannya. Jadi mu'alaf itu secara bahasa. Orang-orang yang diambil hatinya, dilembutkan hatinya. Maka bisa dua. Pertama, baru masuk Islam. Bukan Muslim ya. Apa, baru masuk apa? Baru masuk Islam. Baru masuk Islam. Nah, kalau yang baru masuk Islam, kita perlu kasih dia duit, kasih dia pemberian agar kokoh imannya. Betapa banyak orang masuk Islam karena duit, begitu dia masuk Islam, lama dia kenal Islam, akhirnya dia kokoh imannya. Seperti itu. Enggak apa-apa, ya. Nabi dahulu memberikan harta kepada orang-orang baru Islam. Kemudian Nabi Jabut juga dahulu memberikan harta kepada orang-orang kafir yang diharapannya keislamannya. Jadi kalau ada orang kafir, kita lihat dia mulai dekat-dekat mulai kenal-kenal belajar di Islam, kasih dia bantuan supaya dia lebih tertarik dengan apa? Nah, dihadapkan di masyarakat atau orang kafir yang suka ganggu ini ada orang selalu kafir ini misalnya ada PRT kafir eh, ini sering ganggu aja kerjanya, udah kita kasih zakat <laughs> biar dia gak ganggu orang islam baik, dia gak tau itu uang zakat kasih <laughs> aja, biar dia gak ganggu nah, apa -apa. kalau ada orang kafir, kita takutkan gangguannya kepada orang islam, boleh kita kasih apa? zakat, ya ini namanya mu'allah, hutang hutang, kalau punya hutang maka kita kasih dia yang bisa melunasi apa? hutangnya ini kebanyakan sekarang, asnaf ini bagian ini terlalu banyak fisa ada khilaf apakah ini mas fisa birillah apakah hanya mujahid atau umum, sebagai mengatakan mujahid kita berikan dia zakat yang perlukan dengan jihadnya untuk beli barang-barang perangnya maka boleh di uang zakat, kali itu jihadnya masyari jadi Benar-benar jihad yang syar'i. Ada yang mengatakan umum termasuk mujahid adalah penutut ilmu, para pendakwah. Mereka juga ini pendapat Syed bin Basrahi wa ta'ala. Ikeranya di Saudi terkadang mereka memberikan zakat kepada para penutut ilmu, pada pendakwah, karena... Sekarang jihad yang paling penting adalah jihad dengan dakwah. Jihad dengan dakwah dan Allah menamakan tersebut dengan jihad Kata Allah dalam surat Al-Furqan, "Wajahidhum bihi jihadankabira." Wahai Muhammad, jihadlah kepada mereka بِهِ. dengan Al-Qur'an, dengan ilmu, dengan jihad yang yang besar. Sama Allah mengatakan, "Ya nabi, jahidil kufara wal Berjihadlah dengan orang kafir dan berjihadlah dengan orang munafik. Bagaimana cara berjihad orang munafik? Dengan ilmu. Karena orang munafik enggak boleh dibunuh dia dengan ulama nakal dengan apa dengan ilmu. Sehingga banyak ulama mengatakan bahwasanya e, orang-orang yang berdakwah, menuntut ilmu apalagi membantah Kristenisasi misalnya pakai uang zakat enggak apa-apa. Pakai uang zakat adalah untuk beri, membendung orang-orang Kristenisasi, membendung pemurtad, pemurtadannya, membendung non musliman ya. Apa namanya? kasih dia e, duit supaya membendung hal tersebut. Ibn Sabir, yaitu orang yang bersafar kehabisan duit. Kita kasih dia zakat, yang cukup buat dia pulang ke rumahnya, dengan bekal perjalanannya. Udah sampai, sudah selesai, bukan Ibn Sabir lagi. Jadi secukupnya. paham Inilah yang disebut dengan, orang-orang yang berhak untuk dapat zakat. Nah, dari sini kita tahu, zakat tidak boleh kita bayarkan, untuk bangun masjid. Tak boleh. Karena Allah mengatakan di awal ayat, Inama, zakat itu hanya untuk, maka ini perkara yang harus kita perhatikan kalau membangun masjid dengan uang sedekah ya ada kalau zakat mal maka dengan ini sesuai dengan apa yang disebutkan dalam Al-Quran, tidak boleh lebih daripada itu nah bagaimana kita bayar zakat, untuk fakir dan miskin untuk fakir dan miskin maka zakatnya dibayar zakat mal yang cukup cukup memenuhi kebutuhannya setahun Contoh ada seorang, dia punya penghasilan cuma 2 juta, sementara keperluan kehidupannya 3 juta. Dia masuk fakir atau miskin? Miskin. Lebih dari setengah, kurang dari satu. Kita hitung selama 12 bulan, berarti dia butuh tambahan uang, 12 juta. Kasih dia 12 juta. Seperti itu. Ustaz, kalau balik 12 juta, dia belikan macam-macam yang -macam. sudah. Kalau gitu setiap bulan, kita kasih apa? 1 juta. Tapi kita sisikan buat dia 12 juta. Sehingga selama setahun, dia tidak kekurangan ada seorang fakir, dia punya uang penghasilan cuma 1 juta, kebutuhannya 4 juta ya dia fakir tapi istrinya 2 misalnya <laughs> kebutuhannya 4 juta sementara penghasilan cuma berapa? 1 juta, maka kita hitung keperluan dia 3 juta, per perbulan kali 12 berapa? 36 3 kali 12 berapa? 36 juta, kalau kita kasih 36 juta, khawatir dia langsung sembarangan dia kawin lagi, jangan Oleh itu, boleh kita storkan setiap hari 3 tapi kita sisikan buat dia berapa? 36 juta. Sehingga selama setahun dia tidak repot, dia tidak kesulitan. Faham? Itu cara berniat. Taib. Inilah asnam uh, mustahikis zakat. Asnamania. Tidak boleh kita bayar sembarangan luar daripada ini. Nah, untuk, untuk zakat fitrah, cuma ini yang boleh dibayar. Fakir dan miskin. Ini khusus zakat fitrah. karena dalam hadis kata Nabi SAW uh, zakat fitrah adalah uh, uh, tuhhratan dari so'im wa tu'matan lilmasyakin fungsi zakat fitrah adalah untuk membersihkan orang yang berpuasa selama dia berpuasa mungkin dia ada kekurangan mungkin dia ngomongannya kotor atau pandangannya salah-salah maka dengan berzakat fitrah puasnya jadi bersih yang fungsi kedua tu'matan lilmasyakin untuk memberi maskan kepada fakir miskin jadi zakat fitrah cuma untuk fakir dan apa? miskin sekarang kita bahas tentang zakat fitrah, masih ada waktu sedikit ya hal-hal yang berkaitan dengan hukum-hukum zakat fitrah zakat fitrah pertama hanya wajib bagi orang yang menemukan terbenamnya matahari di akhir bulan ramadhan menemukan terbenamnya matahari di akhir bulan Ramadan kalau ada seorang masuk Islam menjelang maghrib di akhir bulan Ramadhan maka dia kena wajib zakat fitrah kalau dia mau bayar maka dia harus bayar, tapi kalau dia masuk Islam setelah adan maghrib, malam takbiran tidak wajib, paham? tidak wajib ada orang eh, anaknya lahir sebelum magrib maka terkena wajib bayar zakat fitrah kalau anak yang lahir setelah maghrib, tidak kena wajib bayar zakat fitrah tetapi kalau anak dalam perut dianjurkan bayar zakat fitrah, hukumnya sunnah, tidak wajib tapi kalau dia lahir sebelum maghrib, jadi hukumnya apa? wajib dia lahir setelah maghrib, malam takbiran, tidak wajib paham? jadi dia berkaitan dengan orang yang e, menemukan malam takbiran atau terbenam matahari ada orang meninggal sebelum takbiran, sebelum azar maghrib Kena wajib zakat fitrah enggak? Enggak. Enggak. Karena dia meninggal sebelum Sebelum maghrib di hari terakhir. Tapi kalau dia meninggal salat Isya di malam takbiran, dia sudah kena zakat fitrah. Maka orang walinya yang membayarkan zakat fitrahnya. Paham ini? Baik. Ini yang pertama. Uh, yang kedua, uh, Zakat fitrah, berapa harus dibayar? Yang dibayar zakat fitrah adalah Satu sah. Satu sah dari kalau zaman dahulu mintamar dari kurma dari zabit dari uh, kismis kemudian dari syair dari gandum dari bur, dari gandum juga ya intinya secara umum dapat ulama mengatakan satu sha ada sebenarnya ulama ada yang kalau burr setengah sha tapi yang secara umum satu sha nah satu sha itu itu adalah ukuran volume literan bukan berat dan satu sha itu adalah empat mutu satu mutu begini dengan ukuran tangan orang yang sedang kalau dia mengambil korma yang kering diambil nih ini 1 mut 2 mut 3 mut 4 mut 4 mutlah satu sok. dahulu ada seorang ulama di kota Madinah, kalau dia bayar zakat dia caranya begitu, enggak usah timbang-timbang. Sini. Dia ambil beras 1 2 3 4 satu sok selesai. Enggak tahu berapa beratnya. <laughs> Karena satu sok itu 4 mut. Satu mut tuh begini, satu begini. Ya, tergantung gunungnya seberapa bisa berubah tapi wajarlah lah kalau diambil begini wajar yang wajar, satu entah berapa, tapi maka tatkala dikonversikan dari volume menjadi berat ini berubah berbeda-beda ya berat 4 beginian kismis uh, maksud saya uh, anggur yang sudah kering beda dengan 4 ginian beras ya, itu beratnya berbeda-beda, -beda. beda dengan 4 ginian kurma beda dengan 4 ginian gandum Maka tatkala dikonversikan dari ukuran volume menjadi ukuran berat, ini timbulah khilaf di kalangan para ulama. Saya baca-baca tentang beras, maka mereka bedakan lagi. Kalau beras India berapa, beras ini berapa kilo, mereka detail. Beras Indonesia kecil-kecil berapa? Intinya kalau antum hati-hati bayar 3 kilo. Karena rentang ada 20 ada yang 2,4, ada yang 2,8. Intinya lebih jadi ada yang ngatakan 3. Sudah ente bayar 3 kilo aja. Jadi aman. 3 kilo, saya rasa di sini mungkin 2,5 ada pendapat 2,5 2,5, oke, okay. tapi saya bilang lebih hati-hati, bayar berapa? 3, 3 kilo karena itu konversi dari volume menuju, menuju ke berat terus, zakat fitrah apakah boleh dibayar dengan uang? ijma' ulama, bukan ijma' jumur ulama mengatakan harus dengan beras harus dengan makanan pokok kalau tidak dengan makanan pokok, maka tidak sah Pendapat Hanafiah mengatakan boleh dengan duit. Pendapat tengah adalah pendapat Syafi'l sallallahu taala Boleh dengan duit kalau dalam kondisi haja, sangat-sangat keperluan. Contoh, kita mau bayar beras, bayar zakat tapi semuanya punya beras. Dia enggak butuh beras, dia butuh misalnya... Misalnya, Allah alam bisawab, ya. Ini semua orang punya beras, ya. Dia butuh lauk, misalnya. ya Tidak butuh beras lagi, ya. Kalau alamat, tapi lebih hati-hati, saya katakan lebih hati-hati adalah dengan beras karena pendapat tiga mazhab bahkan mereka mengatakan tidak sah kecuali dengan apa? beras. Kalau dengan beras. Contoh kita enggak bisa bayar dengan beras. Contohnya ada suatu kepulauan atau suatu tempat kita kirim beras enggak bisa ke sana. Ya udah kita kirim duit aja. Kirim duit mungkin beli beras berasnya sempat ya udah bagi duit. Kalau memang dalam kondisi tertentu. Tapi hukum asal kita berusaha bayar apa? beras. Nah, kalau ada orang, kita petugas ambil zakat, ada yang bayarkan uang, kita bilang, ini uang saya mau berikan, beras ya. Jadi kita tetap bagi apa? Beras. Lebih hati-hati. Lebih afdal. Dan sepakat kalau beras, semua sepakat sah. Kalau duit, jumur mengatakan tidak sah. Hanafi yang mengatakan apa? Sah. ya Lebih hati-hati eh, beras, kecuali dalam kondisi terdesak, baru kita bagikan dengan uang, kalau memang kondisi terdesak, dalam kondisi-kondisi tertentu. Kemudian kapan dibayarkan? Dibayarkan Boleh sehari atau dua hari atau tiga hari sebelum lebaran Boleh Jadi kita boleh keluarkan zakat Karena sekarang distribusi enggak mudah Kita boleh distribusi zakat misalnya Hari ke-29 boleh Hari ke-28 boleh, hari ke-27 boleh Terutama mungkin apa perlu Tapi kalau paling bagus yang menjelang lebaran Kalau memang kita merasa mampu untuk Membagikan di menjelang lebaran itu yang terbaik Bahkan yang terbaik adalah sebelum kita sholat-in itu yang terbaik, tapi susah, terkadang kita sebelum sholatit cari orang yang membayar zakat, gak ada yang mau terima zakat, susah padahal zakat tidak boleh dibayar setelah sholatit kenapa semakin dekat lebaran semakin baik untuk dibayar, karena fungsi zakat fitrah adalah agar orang tidak kelaparan pada hari tersebut mereka punya beras, mereka bisa makan beras tidak punya lauk, reduksi campur dengan apa? garam atau mereka bisa jadi lauk yang penting beras ada. Itu yang paling penting. Jadi zakat fitrah itu fungsinya bukan memperkaya orang. Bukan untuk menutupi kebutuhannya setahun. Itu zakat mal. Paham? Ini beda. Makanya kata para ulama zakat fitrah hanya dibayar untuk dua asnaf. Cuma miskin dan apa? fakir. Ya, fakir miskin saja. Bukan untuk utang enggak. bukan orang berutang enggak, tapi untuk fakir dan miskin saja itulah kira-kira kaitannya dengan zakat fitrah kita masih ada waktu sedikit pertanyaan ustaz jika pihak masjid menyediakan beras untuk zakat fitrah kemudian masyarakat membeli beras itu untuk zakat fitrah di masjid tersebut, apakah sebut diperbolehkan? boleh, tetapi jual jual masjid jangan di masjid, jual di depan sana pun pintu masjid Masit, ini memudahkan, enggak ada masalah. ya Atau lebih mudah, lebih mudah, misalnya, enggak usah jualan. Bilang saja, kita akan menalangi, jadi taukil. Silahkan bayar di awal bulan, enggak ada masalah. Nanti saya beli apa? Kita akan beli dan kita akan bertemu jawab distribusinya. Jadi lebih bagus daripada buka jualan. Ya. Daripada buka jualan. Tapi sani dia buka jualan, di luar mesid enggak apa-apa. Banyak eh, takmir yang bagus jadi Mereka terima duit, Mereka bilang kami terima duit sampai tanggal sekian. Kenapa? Karena kami butuh waktu untuk apa? Untuk beli beras, dan untuk mempersiapkan distribusinya. Tetapi tetap aja disediakan. Tiba-tiba ada malam lebaran bayar, berusaha kita terima. Kita terima Agar kita bisa distribusikan. Apa hukumnya bayar zakat fitrah di sekolah? Dan bayar zakat fitrah di rumah lagi? <laughs> Baby Abdul yang mana? enggak di mana saja yang penting kita tahu yang menerima zakat tersebut amanah dia akan memberikan membelikan beras dan dia akan berikan kepada orang yang berhak menerimanya cukup salah satu tapi yang terbaik adalah yang di sekitar kita jadi di antara fungsi zakat adalah untuk menghilangkan kecuburuan orang yang miskin di sekitar kita makanya terkadang kalau kita bayar zakat zakat mal kita turun tangan bukannya ria bukan tapi agar orang masyarakat miskin tahu saya ini bayar zakat makanya kita tunjukkan saya bayar baju orang miskin kita kasih Supaya tidak ahzat sama kita. Nanti kalau kita suruh orang bayar, ini orang kaya, enggak bayar-bayar. Padahal itu suruhan kita. Saya mau ikhlas. karena kita mau ikhlas, akhirnya orang su'uzon. Jadi terkadang kita memang tunjukkan supaya mereka tidak su'uzon kepada kita dan itu tidak mengapa. Makanya kata Nabi, Sadaqa <tos> tantu khadu min agniyaihim faturaddu ala fukara'ihim. Sadaqa diambil orang kaya, diambil, dikembalikan kepada orang miskin. Yang terbaiklah orang miskin sekitar tapi seandainya kita belikan agak jauh, tidak mengapa kalau memang ada keperluan. Tapi hukum asalnya kita bayar zakat fitrah untuk orang sekitar kita. Boleh kah membayar zakat tanpa sepengetahuan keluarga? Tidak boleh, harus kasih tahu. Saya mau bayarkan zakat fitrah. Karena dia butuh tawkil. Kasih tahu aja. Saya bayarkan kamu, ya. Jadi sebelum kita bayar kita kasih tahu dia, saya akan bayarkan kamu. Kecuali keluarga yang sudah tahu, memang tugas saya. Saya tidak perlu bilang istri anak-anak saya. Saya bayar aja karena mereka tahu memang saya yang harus bayar untuk mereka tapi kalau saya bayarkan kakak misalnya, maka saya kasih tahu misalnya ibu saya sudah tahu kalau saya yang bayarkan zakat tiap bulan, tiap tahun ya sudah, saya gak perlu kasih tahu, mereka sudah tahu kok biasanya yang saya yang bayar, dari awal mereka sudah serafkan, tapi kalau kakak tetangga, kawan, nah, kita perlu kasih tahu sebelum kita bayar apakah zakat dagang dihitung seluruh aset atau omset atau keuntungan berisi selama setahun semua aset yang diperjualbelikan tempatnya tidak, tapi barang-barang gampangnya gini, antum punya toko, toko apa? toko beras sudah ente toko banyak masuk, keluar masuk, keluar masuk, sudah tahun depan, ente lihat barang dagangan tinggal berapa nilainya, oh ini nilainya sekian duit berapa, sudah, yang ada di tangan aja ya gitu aja caranya, karena kalau barang dagangan kita jual kan jadi duit haul tidak berhenti Karena itu hanya berubah dari uang berbentuk barang, uang berbentuk kertas, atau uang berbentuk rekening. Itu semua duit. Maka dengan dijualnya barang dagangan menjadi duit, atau diambil di transfer, itu tidak menghentikan haul. Karena hakikatnya masih sama. Jadi bagaimana cara menghitungnya? Sudah tinggal uang barang tergisa berapa, uang rekening berapa, sudah tinggal dihitung. Keluarkan 20%. Gitu mudah. Bagaimana cara mengatasi Bapak atau Ibu-ibu kalau yang mau zakat? Pakain lut. Pakain lut. Ustaz, apakah jika lupa membayar zakat fitrah harus mentadahnya kalau sudah selesai orang salat maka jadi sedekah biasa? Tetap dibayar istighfar, tetap dibayar apa? Istighfar. Demikian saja kajian kita ee uh, Kita lanjutkan nanti, habis lebaran insyaAllah kalau diberi umur oleh Allah subhanahu wa ta'ala, jangan lupa bayar zakat ya. Subhanahu wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.